Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat Saya FM kembali Saya Taufik Ilham hadir untuk anda hari ini Bersama Al-Ustaz Haji Muhammad Bukhari Muslim LCMA Kita akan membahas Amal ibadah yang utama Silakan, Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Fala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim Sahabat-sahabat rasa FM yang dirahmati Allah Marilah kita senantiasa mau meningkatkan rasa syukur Setiap sore hari Senin kita masih uh, Bisa mengkaji satu dua ayat Allah Dengan niat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kunci kebahagiaan kunci utama kemuliaan seseorang bukan karena pangkat bukan karena materi bukan karena istri atau suami yang berwibawa tetapi adalah meningkatnya ketakutan kita kehadirat Allah Subhanahu sahabat-sahabat ra FM yang dirahmati Allah akhir-akhir ini kita atau cobalah kita bertanya kepada diri kita sebelum kita melihat orang lain. Mungkin diantara kita pernah atau sekarang saat ini sedang berpikir, kita ini sudah sering berdoa kepada Allah. Sering meminta sesuatu keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan doa dan keinginan ini tidak cukup kita ucapkan satu dua kali dua tiga kali empat kali tidak sudah kita utarakan berpuluh puluh kali sudah kita ulangi mungkin ribuan kali kita usahakan bagaimana doa doa ini bisa segera dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana cita cita dan keinginan kita ini bisa di Ridhoi oleh Allah Mungkin kita punya urusan Pengen ningkat gajinya Pengen naik jabatannya Pengen segera lulus kuliahnya Pengen segera dapat jodoh Misalnya Tapi kita sudah mengaturkan Itu ke hadirat Allah Ternyata kadang-kadang kita berpikir Kapan Allah ini mengabulkan Dan kita sebetulnya yakin Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib Berdoalah kepada aku, niscaya akan aku mengabulkannya. Walaupun dalam ada beberapa tafsir mengatakan salatlah, ibadahlah, maka saya akan memberi pahala. Tetapi secara bahasa di situ kita diperintahkan untuk berdoa dan langsung akan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita sering mengulang-ulang habis sholat, kita memohon sesuatu yang satu saja. Mungkin ada sebagian orang pengen cepat naik haji walaupun materinya tidak cukup. Sehingga setiap habis sholat, dia sebutkan keinginan itu di hadapan Allah ketika dia setelah selesai sholat, dia sebutkan keinginannya. Tidak cukup, dia tambah sholat-sholat sunnah. Tidak cukup, dia tambah dengan tahajud bangun malam. Tidak cukup, dia sering baca Al-Quran. Tidak cukup, dia sering sedekah. Namun, kadang-kadang kita juga merasa, Ya Allah. Kita ini sudah ngulang-ngulangi doa ini Tapi kenapa keinginan kita ini Juga tidak segera dikabul oleh Allah Maka dari itu sahabat-sahabat Ras FM yang dirahmati Allah Pada kesempatan ini kita akan mengkaji Tema yang sangat penting yaitu Bagaimana seharusnya kita ini berdoa kepada Allah. Atau apa saja yang harus kita perhatikan agar kita ini segera dikabulkan doa kita atau agar keinginan dan cita-cita kita ini e, bisa segera diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat kelas FM, maka dari itu ulama-ulama telah memberikan Kriteria-kriteria dan itu disumbernya dari hadis-hadis Rasulullah SAW Ada hal-hal yang sangat penting perlu kita perhatikan Dalam hal berdoa Yang pertama kita harus perhatikan Yaitu waktu Jadi kita jangan sembarangan Berdoa Apabila kita menginginkan sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus perhatikan waktu kapan sebaiknya dan kapan waktu yang Allah SWT melalui Rasulullah menyatakan waktu itu adalah waktu yang mustajabah. Misalnya, cobalah kita lihat. Beberapa hadis Rasulullah s.a.w. menyatakan bahwasanya Ibadah yang paling utama di bulan Ramadan adalah Qiyamul Lail Artinya waktu bulan Ramadan itu yang paling utama adalah Qiyamul Lail Di dalam ayat hadis yang lain juga dijelaskan Waktu yang mustajabah itu adalah uh, Sepertiga malam yang terakhir jadi, di waktu itu sebaiknya kita ini banyak-banyak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan, eh, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu termasuk adalah waktu yang mustajabah. Ada lagi, sebuah hadis disebutkan amal ibadah yang paling utama pada bulan Muharram dan Syakban adalah puasa. Maka puasa di bulan Muharram itu afdol daripada yang lain. Maka kita harus perhatikan itu. Apa yang harus kita kelupakan pada itu? Berarti ketika ada hadis menyatakan afdolnya uh, bulan Muharram adalah bukan sedekah, bukan uh, bukan sholat sunnah, tetapi adalah puasa kira-kira begitu kemudian kita lihat sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udzubillahimina syaitanir rajim as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mungfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar di ujung ayat ini surat Ali Imran ayat 17 ini Allah menyatakan wal-mustaghfirina bil-ashar Orang yang membaca istighfar, orang yang memohon ampun bil ashar di waktu sahur. Artinya waktu sahur itu waktu yang mustajabah. Waktu sahur itu bukankah kira-kira eh, ya seperempat malam terakhir, kira-kira dua jam sebelum subuh. Itulah waktu-waktu yang mustajabah. Makanya kalau ingin sesuatu memohon kepada Allah, pilihlah waktu-waktu yang utama. Dan ibadah yang paling utama ketika sahur, kata Allah tadi, orang yang beristighfar di waktu sahur. Makanya dalam hadis-hadis diterangkan berdasarkan menerangkan ayat ini, Abdullah bin Mas'ud itu setiap malam, dia itu kalau sudah waktu sahur, Atau dia bertanya kepada temannya yang lain, Apakah ini sudah waktu sahur? Apabila temannya mengatakan Sudah wahai Abdullah bin Mas'ud, Maka Abdullah bin Mas'ud itu duduk menghadap kiblat Dan dia hanya membaca istighfar. Tidak yang lain. Mungkin Qiyamul Lail, Salat malamnya dikerjakan sebelumnya, Tetapi waktu yang paling utama, Ketika waktu sahur itu apa amalan yang paling afdol? yaitu beristighfar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam sebuah riwayat disebutkan membaca istighfar tidak kurang dari 100 kali. Ada yang meriwayatkan ada 70 kali. Jadi ini yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat oleh meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus perhatikan waktu, kapan sebaiknya, kapan waktu-waktu yang mustajabah itu, maka disitulah kita harus berdoa kepada Allah. Jangan asal saja, sehingga kita tidak mengena. Mungkin kita harus perhatikan ini. Kemudian yang lain, kapan waktu yang diantara mustajabah, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyatakan Bainal adhanaini Di antara dua adhan itu termasuk Waktu yang mustajabah Dua adhan itu apa? Setelah adhan dan sebelum niqamat Itu waktu-waktu yang mustajabah Tetapi kita kadang-kadang saat ini Dengar adhan saja sudah tidak peduli Kadang-kadang masih ngobrol dengan temannya walaupun itu di masjid. Tidak peduli lagi. Kemudian ada hadis yang lain, afdalnya ibadah pada waktu azan itu mendengarkan azan dan menjawab azan. Jadi kalau waktu azan, dengar orang azan bukan baca Quran, enggak afdal itu. Bukan berzikir sendiri, tidak afdal. Atau mengerjakan salat, itu tidak afdal. Afdalnya ibadah ketika pada waktu adhan, mendengarkan adhan dan menjawab adhan itu. Makanya kita sering di masjid-masjid kita, bagi yang sudah mengetahuinya, kalau adhan lagi Jumat itu, dia berdiri dulu, tidak langsung sholat sunnah. Dia dengarin. Karena apa? Afdalnya waktu adhan itu mendengarkan adhan. Kemudian waktu. Setelah adhan selesai itulah waktu mustajabah Kita mohon di sana kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang harus kita perhatikan Waktu-waktu di mana sebaiknya ibadah itu kita kerjakan Saya ulangi Ketika waktu sahur Amal ibadah yang paling mulia yang harus kerjakan adalah Bermaca istighfar Ketika adhan, waktu adhan Amal ibadah yang paling mulia adalah Mendengarkan adhan dan menjawab adhan Setelah adhan selesai ada waktu mustajabah Boleh berdoa apapun Makanya asan'ani As dalam kitabnya subuh salam Di sana suruh baca banyak baca Al-Quran Atau kalau tidak membaca salawat Inilah yang dipakai oleh ulama-ulama kita Jadi waktu-waktu yang tertentu itu Ada amalia tertentu juga Tidak sembarangan kita Nah ini yang harus kita perhatikan Yaitu waktunya Waktu apa dan ibadah apa yang paling baik Kita perhatikan Yang kedua ini Kita kita tidak bahas secara detail nih Mas Taufik Karena waktunya juga kita cepat sekarang ini maghribnya Yang kedua adalah kita harus perhatikan tempat Ada beberapa tempat yang jika dilakukan ibadah Di tempat itu akan mendapatkan pahala dan keuntamaan yang lebih besar Dibandingkan jika dilakukan di tempat lain Misalnya, sholat di masjidil haram setara dengan 100 ribu sholat di tempat yang lain. Artinya apa? Di masjidil haram itu afdolnya adalah banyak-banyaklah sholat. Baik sholat sunnah atau sholat-sholat sunnah yang lain. Sholat fardu sudah selesai, maka banyak-banyaklah mengerjakan sholat di sana. Itu artinya tempat di situlah tempat yang mulia. Kemudian misalnya di di Arafah. Tempat yang mulia di Arafah itu pada waktu tempat ini bukan mempuasa Karena di sana itu pembaca banyak-banyak Al-Qur'an, banyak membaca zikir, banyak membaca eh zikir-zikir kepada Allah, bukan lagi puasa. Kenapa? Kalau puasa baca e, ibadah yang lain lemas. Tidak kuat lagi. Tempat-tempat itu sudah ditetapkan oleh Allah, oleh Rasulullah Amal-amal apa saja yang paling afdal Misalnya lagi Orang sholat wajib Sholat wajib itu afdalnya adalah di masjid Sedangkan sholat sunnah Afdalnya adalah di rumah Jadi di rumah untuk sholat sunnah itu lebih afdal Sholat apapun Sholat misalnya qabliyah sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, apapun sholat sunnah kecuali sholat tahiyat al masjid. Nah itu baru afdolnya di masjid. Mana ada tahiyat al rumah, tahiyat bait tidak ada. Itu harus diperhatikan. Jadi tempatnya. Ketika bertempat di situ dikerjakan dulu amal apa yang dulu dikerjakan dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya ketika orang e, baru masuk rumah, orang yang baru bepergian jauh dia di rumah pertama. Amal apa yang paling afdol dikerjakan orang yang baru bepergian jauh? Sekeluarga baru rihlah, baru ziarah, baru ngapain? Pulang rumah apa yang Paling afdal dikerjakan Dia berpikir Assalamualaikum dulu Assalamualaikum wa alaibadillah Itu adalah yang paling utama Bukan langsung buk, duduk baca Quran Tidak Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang ketiga Apa yang harus kita perhatikan Ini mungkin yang sering kita ini uh, Agak rancu Jenis ibadahnya apa yang dimaksud jenis ibadahnya itu misalnya? Salat itu lebih utama daripada membaca Al-Quran. Kita harus paham ini, ini. Jadi mengerjakan salat itu lebih afbal daripada beribadah membaca Al-Quran. Makanya kalau ada orang salat sunnah atau salat wajib di masjid, Padahal kita sedang membaca Al-Quran dengan keras, adabnya kita berhent, atau memelankan suara kita membaca Al-Quran. Karena apa? Dia meng, Kita mengganggu orang yang sedang sholat. Karena ibadah sholat itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Kita harus tahu posisinya ini. Jangan, ah biarin aja, dia sholat, gue juga sholat, gue juga baca Al-Quran ini. kencengin aja. Iya kalau suaranya enak. Kalau suaranya gak enak. Sholat yang gak jadi khusuk Dia sholat walaupun di pojokan masjid Ini di pojokan depan atau di belakang Begitu tetap dengar saja <laughs> Nah kita harus perhatikan itu Kemudian Membaca Al-Quran Itu Lebih baik Tingkatannya Lebih baik jenisnya daripada baca berdikir Jenis berdikir kita harus tahu itu Jadi zikir yang paling afdal Yang membaca Al-Quran Seperti itu Kemudian lihat lagi Berzikir itu lebih utama Dibanding jenis doa-doa yang lain Jadi urutannya begitu Kemudian lihat lagi Jenis berjihad Itu lebih utama daripada Beribadah haji Misalnya di, di negaranya Lagi pada perang Padahal dia mau berangkat haji. Perang itu menghalangi dia untuk berangkat haji. Maka jihad lebih afdol daripada berangkat haji. Seperti itu. Bahkan tidak hanya itu. Sahabat-sahabat Rasem -sahabat yang perlu kita perhatikan. Dari jenis-jenis itu sendiri itu ada afdoliahnya tersendiri. Ada keutamaan-keutamaan tersendiri. Maksudnya apa? Ah, Kita lihat. Puasa Sunnah itu afdal, tetapi ada hadis yang menerangkan puasa Sunnah yang paling utama adalah puasanya Nabi Dawud berdasarkan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Sunnah kan macam-macam nih, puasa Senin Kemes, puasa Muharram, puasa Nabi Dawud, puasa Ayamul Bed. Tapi yang kata Rasulullah, puasa yang paling utama adalah puasanya. Sehari puasa, sehari tidak, sehari. Itu paling afdal. Jadi jenis-jenis puasa sunnah itu ada yang paling afdal lagi. Seperti itu. Jenis-jenis sholat sunnah ada yang paling afdal. Qiyamul Lail. Seperti itu. Kita harus lihat itu. Kemudian lihat, sedekah itu semuanya baik. Tetapi lihat. Sedekah yang paling utama berdasarkan hadis rasulullah adalah sedekah kepada sanak keluarga. Afdolnya itu. Afdolnya. Karena, yang Karena orang dekat. Sedekahnya bisa, tapi yang afdol adalah sedekah sanak keluarga. Mm -hmm. Yang lebih afdol lagi bersedekah kepada sanak keluarga yang membenci kita. Lebih alhamdulillah gitu. Masya Allah tuh. itu susahnya bagaimana itu. Saudaranya bencinya setengah mati Tidak pernah e, menyapa Tidak pernah Pokoknya sudah kayak musuh Dia mau bersedekah hmm. Itu afdolnya sedekah hmm. Makanya kalau kita bersedekah jangan milih-milih Pilih orang yang benci kepada kita <laughs> Kalau bisa <laughs> iya, iya. <laughs> Ya, mas <maksud apa> ya? <laughs> Ini yang kita harus perhatikan Bahkan Inilah yang Dari tingkatan jenis-jenis itu Ada afdolnya sendiri Makanya ada hadis Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Zikir yang paling, zikir itu bagus. Tetapi apa zikir yang paling bagus? La ilaha illallah. Itu berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian doa. Doa apa yang paling bagus? Sering-sering membaca Alhamdulillah. Artinya apa? Sering memuji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian jihad. Jihad itu amal yang paling utama Iya kan Sampai kalau berangkat lagi ada perang Jihad lebih afdol mm -hmm. Ada sebuah hadis Rasulullah Gimana kalau lagi gak ada perang mm -hmm. Apa yang harus dijihatin Jihad yang paling utama adalah Membela kebenaran Di hadapan penguasa yang zalim. Mm -hmm. Mampukah kita mm -hmm. berjihad di hadapan penguasa yang zalim? Itu jihad yang paling utama. Dalam kondisi mungkin uh, yang tidak ada perang. Penguasanya dolem. karu-karuan, Sering berbuat maksiat. Kita jihad. Nah, jangan sampai didiamkan saja. <tuh> Sahabat-sahabat Rasul FM yang dirahmati Allah. Setelah kita perhatikan. Waktu, tempat, dan jenis-jenis uh, doa yang perlu kita kerjakan, di mana yang afdal kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wataala tentunya. Maka kita juga harus perhitungkan uh, situasi dan kondisi apa yang kira-kira uh, amal itu dianggap mulia oleh Allah Subhanahu Wataala. Atau situasi apa? sing am, amal itu akan membuat cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. di antara situasi dan kondisi ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menarik. Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini akan memberikan kabar gembira. Di antaranya adalah maksudnya Allah ini senang dengan orang-orang ini yang pertama ada seorang laki-laki mempunyai istri yang cantik. Masya Allah. istrinya cantik. Namun kecantikan istrinya itu tidak melalaikan dia kepada Allah. Sehingga setiap malamnya dia tetap bangun untuk Qiyamul Lail. Kan sederhananya logika kita. Orang yang istrinya cantik tuh kan malas bangun malam nih, Mas Tafik. Tapi hamba Allah ini walaupun istrinya cantik kan mungkin lebih enakan tidur nih daripada sholat malam. Tapi dia masih mau mengerjakan sholat malam. Itu Allah akan memberikan kabar gembira. Artinya walaupun situasi hamba Allah yang ini enak-enak kan ya diperaduannya ditempel enak tapi dia tidak mengerjakan keenakan dunia itu justru dia untuk sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini situasi kemudian lihat ketika orang yang sedang didalimi orang lain bukankah orang yang didalimi orang lain itu diantaranya termasuk orang-orang yang dikabulkan doanya dikabulkan keinginannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita juga harus perhatikan Amal-amal apa yang sangat bagus kita kerjakan dalam kondisi-kondisi tertentu misalnya. Ada orang tahu halal-haram, tahu ilmu. Apa yang harus dikerjakan orang itu? Mengajarkan ilmunya daripada dia diem. Kondisinya dia sedang menjadi pemimpin. Dia sedang menjadi direktur. Dia sedang menjadi uh, ya kepala. Apa amal ibadah yang paling afdal dia membuat keadilan di bawahnya? Makanya di dalam hadis-hadis itu pemimpin itu amal ibadah bagi yang afdal bagi pemimpin itu bukan solat malam, bukan uh, bukan puasa, bukan sedekah, tetapi membuat kesejahteraan bagi orang di bawahnya. Itu kondisi tertentu. Di mana kita saat itu? Misalnya begini kita sedang berzikir, kita sedang membaca Al-Quran. Tiba-tiba ada tamu datang yang diceritakan Mas Tafik tadi. Kira-kira afdol menerima tamu atau kita teruskan dikiran baca Qur'an? Tentunya afdolnya adalah menerima tamu. Iya kan? La yu'minu ahadukum tidak sempurna iman seseorang hatta yukrimadzaifahu sebelum dia menyemul, uh, apa, memuliakan tamunya. Ya kan? Ada kan? Ya ayyuhalladzina amanu falyu wae orang beriman e, muliakanlah tamu Anda. Artinya perbuatan amal yang paling mulia ketika ada tamu itu adalah menghormati tamu, bukan kita terusin zikiran, baca Quran terus tidak ini kondisi-kondisi tertentu harus kita perhatikan sehingga apa amal ibadah kita ini senantiasa mulia di sisi Allah Subhanahu Wataala. Tidak asal-asalan, tidak ibadah yang hanya kita kerjakan secara rutinitas. Kita hanya berharap lebih dari Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan dengan kita perhatikan waktunya, tempatnya, jenis-jenis ibadah yang mulia. Dan kondisi apa yang uh, Kita sedang alami Dan dengan kondisi itu Doa apa yang harus kita lakukan Insya Allah Kemuliaan dunia kita akan kita peroleh Kehidupan kita akan lebih baik Dan dicatat sebagai Hamba baik. Allah yang taat alam. Amin insya Allah Baik sahabat Tzf Kita buka untuk SMS yang pertama uh, Dari Alin Di Cine Pak Ustaz apa ciri-ciri bahawa Kalau doa kita ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya, Masya Allah uh, Dari Alin yang didirikan didi didi Mudah-mudahan kita semua Termasuk golongan orang-orang Yang cepat dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala Yang pertama uh, Ini pertanyaannya, bagaimana Ciri orang yang dikabulkan doanya Ya dia sudah selesai dapat Apa yang diinginkan kan hmm, begitu? Hmm. Mungkin yang lebih spesifik apa ciri-ciri orang itu ibadahnya diterima? Hmm. Nah itu mungkin kalau ciri orang dikabulkan doa ya berarti sudah dapat dia uh -uh. pengen uh, jadi kepala hmm. dapat apa ya selesai. Tapi mungkin uh, apa ciri-ciri orang yang ibadahnya itu diterima oleh Allah? Hmm. Ada sebuah hadis Rasulullah saw dinyatakan di sana tanda-tanda uh, orang itu ibadahnya diterima oleh Allah dia akan mudah dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah yang lain hmm. Dia akan semakin mengerjakan ketaatan-ketaatan berikutnya Itu tandanya ibadah yang pertama tadi itu hmm. diterima oleh Allah hmm. Demikian juga sebaliknya kalau orang mengerjakan kemaksiatan hmm. Ingat ketika orang itu mengerjakan sebuah kemaksiatan Maka dia akan menggampang sekali mengerjakan kemaksiatan berikutnya, hmm. misalnya ambil contoh orang yang sekali berbohong, hmm. maka dia tidak bisa menutupin kebohongan ini kecuali dengan kebohongan berikutnya, hmm. dan ini di berikutnya berikut begitu ibadah juga begitu Ibadah adalah sebuah kebaikan maka apabila sudah mengajarkan kebaikan dia diterima oleh Allah maka dia akan ringan untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang hmm. lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya <tuh> kemudian uh, tidak ada namanya Oh dari apa ini? Oh lebih utama mana membaca Al-Quran dan membaca salawat dan makna dari istighfar itu sendiri bagaimana Nustat? Iya. Yang pertama lebih utama mana ini dari hamba Allah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih mana membaca Al-Quran dengan membaca salawat. Mm -hmm. Secara umum membaca Al-Quran itu lebih afdal mm -hmm. dari membaca. Salawat mm -hmm. secara umum Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu mm -hmm. Misalnya Orang yang tidak e, Tidak bisa memegang Al-Quran Atau mm -hmm. lagi junub misalnya mm -hmm. Makanya mungkin salawat lebih afdol mm -hmm. Atau di tempat-tempat tertentu Misalnya sedang e, Di pesta Dia apakah harus membaca Al-Quran mm -hmm. Dia mungkin baca salawat di dalam hatinya mm -hmm. Untuk dikiran lesannya mm -hmm. Itu lebih abdul Tapi secara umum lagi, alam bishawab, Membaca Al-Quran itu lebih abdul Daripada membaca salawat Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu Tentunya membaca salawat itu adalah Lebih baik mm -hmm. Mungkin lagi di pesta mm -hmm. Lagi nonton bola masa benar-benar pas membaca Al-Qur'an hmm. kan mungkin baca surat ya tempatnya dulu ya iya kira-kira begitu hmm. wallahualam kemudian yang selanjutnya apa Ari istighfar istighfar itu berasal dari suku kata ghafarah ghafarah itu ampunan ampunan mengampuni ketika wazannya dengan wazan Istaf'ala Berubah menjadi istighfar Itu mutawa Meminta Jadi meminta ampun Artinya istighfar Makanya sering-seringlah kita Meminta ampun kepada Allah Itu diistilahkan dengan Beristighfar Rasulullah yang sudah dijamin Diampuni dosanya oleh Allah Tidak kurang membaca istighfar Dari seratus kali Maka dari itu kita seringlah kita memohon ampun dengan membaca istighfar. Dan kita sudah pernah bahas itu Mas Taufik. Tentang bacaan-bacaan istighfar yeah. itu. Tidak e, tahu sebulan yang lalu mungkin yeah. atau tidak tahu sudah lupa. Bacaan-bacaan istighfar yeah. sampai berapa macam. Ada sampai Sayyidul Istighfar. Saya kira kita masih pernah baca itu. Wallahualam. Ya kemudian dari Okin di Bekasi Apakah boleh berdoa tidak mengangkat kedua tangan Tapi hanya mendukkan kepala Bagaimana gerakan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Alhamdulillah Ini dari Okin di Bekasi Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah dan umat Rasulullah SAW Yang Amin. pengikutnya yang akan mendapatkan syafaat ada sebuah hadis dan ini hadisnya mutawatir. Hadis hmm. mutawatir itu banyak sekali diriwayatkan oleh para sahabat. Bahasannya Rasulullah itu kalau sedang berdoa mengangkat tangan. Ini yang dipakai oleh para ulama. Hmm. Hmm. Jadi makanya kalau berdoa itu yang mengangkat tangan. Dan mengangkat ini jangan malas-malesan hmm. mengangkat eh, di depannya. Perutnya, hmm. gimana mau serius hmm. Berdoa itu kan namanya kita memohon hmm. Memohon itu dengan penuh keikhlasan hati Ditunjukkan dengan kita badan kita ini Dengan tangan kita angkat Jangan terus tangan ke atas kayak orang Enggak, tapi minimal kita mengangkat Kedua tangan kita memohon kepada Allah ini yang ditiru, yang ditiru dari Rasulullah SAW Banyak sekali hadis-hadis meriwayatkan itu Bahkan hadis yang sering kita dengar adalah Hadis Rasulullah ketika berdoa mengangkat tangan Sampai kelihatan uh, putih ketiaknya, bersih ya. uh -huh. Ketiaknya itu bersih sekali uh -huh. uh, Bersih uh, ketiaknya uh -huh. Bukan putih maksudnya Takutnya kalau putih uh, panuan Bukan, uh -huh. tapi bersih uh -huh. sekali ketiaknya itu menandakan Rasulullah mengangkat tangannya, jadi kita eh, mengangkat tangan ketika eh, meng, eh, berdoa kepada mm -hmm. Allah, bukan mm -hmm. hanya menundukkan kepala saja. Kenapa menundukkan kepala? Justru kita mengangkat tangan memohon dengan khusyuk dan ikhlas serius, benar-benar kayak kita memohon kepada eh, pimpinan kita misalnya, itu kan serius banget. Mm -hmm. nah, Wallahu a'lam bishawab. Baik, <tuh> kemudian uh... Mungkin ya SMS terakhir Ibu Nur di Cibubur Pak Ustadz kalau kita sedekah Kepada tukang sapu jalanan bagus apa tidak <tid> <tid> Ini temanya sedekah ini Pak iya. Siapa ini? Bu Ibu Nur, Nur. Nur. Mudah-mudahan dirahmati Allah S.W.T Begini Bu, mudah-mudahan Kita menjadi uh, orang yang lebih baik Tadi sudah dikatakan mm -hmm. Sedekah yang paling afdol itu Kepada saudara mm -hmm. yang Kerabat yang lebih dekat uh -huh, Kerabat Orang yang saya tidak mengatakan tidak boleh bersedekah kepada orang yang tukang sapu tidak mm -hmm. Tetapi lihat dulu Apakah ada saudara dekat kita Mungkin saudara yang agak jauh yang membutuhkan urulan tangan kita atau mm -hmm. sedekah kita Apabila masih ada diberikan radu kepada mereka Apalagi tadi disebutkan Saudara yang membenci kita Lebih abdol Lebih lagi Gimana? Karena berat kita itu ada orang saudara membenci kita, kita kasih lagi. Pada rata-rata hmm. kalau ada saudara kita ini lagi membenci kita, kita balas kalau perlu lebih sakit, hmm. kan begitu? Tapi tidak sedekah kepada saudara yang membenci kita itu jauh lebih afdol. Hmm. Persoalan boleh dan tidak sedekah kepada orang sabtu itu dibolehkan. Dia lempar batu, kita kirim madu. Iya, <laughs> <laughs> makanya ada sebuah pepatah eh, atau ungkapan. Bagaimana kita bisa meniru kata ini kalau nggak salah ungkapan dari Abu Bakar, kalau nggak salah. Lihatlah pohon mangga, mm -hmm. pohon lagi mangga berbuah. Mm -hmm. Kita lempar dengan batu, apa yang dia kasih? Buah mangga? Buah mangganya. Mm -hmm. Bisa nggak begitu, mm -hmm. gimana? <laughs> Jadi kita lemparin itu? Kadang-kadang mm -hmm. batunya juga nggak nggak. kita nah, kadang mangung. iya. iya. Kan. Yang dia balas, mm -hmm. balasnya dengan Mangga. Wallahualam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang baik, yang saleh. Amin. Dan insyaallah apabila kita ini mengikuti ajaran Rasulullah, cara-cara Rasulullah berdoa, insyaallah doa dan keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu dengan memperhatikan waktu, tempat, situasi dan jenis-jenis doa yang Amin. perlu kita kerjakan, di mana harus kita berdoa di sana dan apa yang harus kita baca di situ. Amin. Jadi tidak sembarangan. Jadi kita menjadi hamba Allah yang soleh. Wallahu amin.